Bapak-bapak, ibu-ibu jamaat tafsir ribat yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Malam yang sangat bahagia Karena kita masih berada pada hari raya Idul Adha Dan maghrib tadi sudah masuk pada hari tashrik Mudah-mudahan kita semua di dalam kegembiraan Idul Adha dan mudah-mudahan kegembiraan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai orang yang wa mayyadzim sya'irullah fa inna hamintakwal gulub. Barang siapa yang mengagumkan syiar-syiar agama Allah, maka hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk mendapatkan ke atau derajat yang sangat mulia tersebut. Karena itu masih hari-hari ini. Disunnahkan setiap sholat nah, Selesai sholat membaca takbir Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan Dan gemba takbir ini juga dikumandangkan di mana-mana Di hampir seluruh uh, tempat yang mereka mempelajari syariat agama Allah Maka saat-saat sekarang masih dikumandangkan takbir Khususnya jama'aji yang berada di kota Makkah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji juga dijadikan haji yang menggerur, sajian yang mashkur dan ti jawaran dan tabur. Allahumma, amin. Sebelum pengajian sedikit saya akan menyampaikan hal yang penting berkaitan dengan keadaan Indonesia dengan Makkah. Di Makkah, wukufnya hari Jum'at sedangkan di Indonesia hari raya Idul Adha justru hari Ahad. Sebagian orang bertanya kalau menurut kaidah hitung hitungan tangan ya, atau hitung hitungan penanggalan mestinya kan setelah arafah keesok harinya adalah Idul Adha kan demikian. Jadi kalau hitung hitungan tangan ini ya bukan hitung hitungan vek. Maka idul adhanya itu semestinya hari Sabtu. Tapi kenyataannya kita melaksanakan sholat idul adha hari Ahad. Ini kan gimana ini? Begini menurut kaidah Fikih bahwa setiap negara itu punya matla' atau tempat ru'yatul hilal. Bahwa ibadah itu tidak terikat oleh suatu tempat, tapi ibadah itu terikat oleh waktu dan tempat di mana orang itu tinggal. Saya contohkan sekarang Sholat subuh. Sholat atau azan subuh, azan subuh sekarang jam berapa? Jam 4 ya, kurang lebih ya. Orang Singosari Sholat subuhnya jam 4. Waktu Singosari di Eropa berbeda Sebut saja Di Eropa Atau di Mekah sendiri Itu perbedaan antara Singosari dengan Mekah Lebih dulu Singosari Kalau sekarang ini jam berapa ini Jam 8 Maka di Mekah itu Dikurangi 4 Berarti jam berapa ini Jam 4 eh, Jam 4 asar sekarang ini di Mekah Sar, Di sini Isya Atau jam sekarang ini. Kalau orang Singosari Orang Singosari ini Mau salat Isya Ya harus sesuai dengan waktu dan tempat di Singosari Jam berapa? Jam 7 Jelas ya? Bagaimana dengan orang Mekah Orang Mekah juga sesuai dengan jam mereka Yaitu jam 7 waktu Mekah Waktu Mekah. Sebagai gambaran paling mudah, kalau hari ini ada orang Mekah pergi bertamu ke Singosari. Orang Mekah ini asli penduduk Mekah bertamu ke Singosari. Nah, kalau mau sholat isya itu harus mengikuti waktu Singosari, bukan telepon ke Mekah. Apakah di Mekah sudah waktunya Isya Tidak begitu praktek fikih, Ya praktek fikihnya tidak begitu. Tapi begitu ada orang asli Mekah berkunjung ke Singosari. Maka kalau mau sholat subuh ya harus jam 4 waktu Singosari. Bukan waktu subuhnya di Mekah. Jelas ya? Kalau mau sholat isya, berarti mengikuti waktu isyaknya singosari alias jam 7 malam teng singosari Bukan jam isyaknya di makkah nah, Dengan demikian berarti orang beribadah idul adha itu tidak tergantung dengan wukufnya di makkah Perhitungannya adalah Perhitungan 10 Zulhijjah Waktu dan tempat di Indonesia Tidak ada kaitannya dengan wukuf Sedangkan wukuf itu tidak ikut aturan Indonesia Tetapi mengikuti istihadnya ulama Saudi Yang menentukan bahwa tanggal 9 Zulhijjah Itu jatuh pada hari Jumat Sedangkan istihad mereka untuk Idul Adha adalah hari Sabtu mengikuti waktu dan tempat Mekah tidak ada kaitannya dengan Indo Indonesia Inilah yang menyebabkan bolehnya terjadi perbedaan waktu bahkan sampai dua hari ya. Jadi sekali lagi gak salah Kalau orang Indonesia melaksanakan Ibadah sholat idul adha tadi Alias hari ahad Kenapa? Karena awal bulan Gul hijjah Itu kan dimulai Dengan ru'yatul hilal Persis dengan Tata cara masuk Waktu Ramadan Yang Nabi bersabda Sumuli ru'yatih Wa'aftiru li ru'yatih Yaiti kalian masuk bulan awal Ramadan disebabkan rukyatul hilal, rukyatul hilal melihat hilal muncul. Untuk Mazhab Syafi'i atau gampangannya orang No gitu saja, dan juga dari pemerintah alias Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama itu bersepakat bahwa hilal itu diakui, diakui atau diterima bila mana derajatnya itu di atas dua derajat baru dinamakan hilal. Sedangkan sebagian masyarakat atau gampangnya dari kawan-kawan muhammadiyah itu mengatakan cukup ujudul hilal adanya hilal walaupun tidak sampai dua derajat ke atas. Alias kalau mereka mengadakan brukyatul hilal hanya satu derajat atau setengah derajat. Yang penting ada hilal maka keesok harinya sudah diputuskan sebagai tanggal 1 Gul Hijjah. Untuk Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama, Nahdlatul Ulama menentukan bahwasanya hilal yang diterima itu bila mana di atas dua derajat. Ini juga perbedaan menyebabkan adanya Kadang-kadang terjadi Satu atau selisih Antara melaksanakan sholat idul adha Antara Muhammadiyah dengan NU NO atau dengan MUI Atau dengan Departemen Agama Itu juga berdasarkan Istihan Sedangkan istihan itu ilmu vekih Namanya ghani Tidak pasti Namanya ghani udilala Adalah praduga yang terkuat Sekali lagi, ulama Mekah beristihad, mereka boleh benar-boleh salah dalam istihadnya. Kalau benar mendapatkan dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Alias demikian, menentukan wukuf di Arafah itu hari Jumat mengikuti istihad para ulama Mekah bahwa wukuf di Arafah hari Jumat itu menurut kaidahnya boleh dikatakan benar, boleh dikatakan salah karena termasuk ikhtihad sama-sama manusianya ya. Adik nah, Indonesia menentukan tanggal 9 Zulhijah atau 10 Zulhijah gampangnya Idul Adha itu justru 10 Zulhijahnya hari Ahad lah sembilan dirhija yang sunnah puasa itu hari Sabtu. Konon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan haji beliau tidak pernah konfirmasi beliau setiap tanggal sembilan dirhija itu puasa sunnah. Tanpa harus bertanya apakah orang Mekah mengadakan wukuf, jadi tidak terikat dengan wukuf. Setelah beliau melaksanakan Haji maka dikatakanlah puasanya tanggal tanggal Arafah. Tu hari Arafah itu dinamakan Yaumul Arafah. Di situ disunnahkan untuk berpuasa. Tapi sebelum itu konon Nabi Muhammad selalu melaksanakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah alias sehari sebelum Idul Adha. Ini rahasianya kenapa kita boleh berbeda pendapat yang sama-sama ya, baik itu sedikit uh, tambahan dari saya karena tepat hari ini kita masih berada pada suasana idul adhamudah mudah-mudahan ada manfaatnya Allahumma bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah kita lanjutkan melanjutkan pelajaran kita yaitu pengajian tafsir yang mana kita ambil dari terjemahan Departemen Agama Surat an, uh, Surat Nuh Pada ayat 25 Sedangkan Keterangannya saya ambil dari kitabnya Sheikh Muhammad Ali as Asobuni Yaitu dari kitab At-tafsirul wabah al-mayasar Tentunya sih tidak membacakan Tafsirnya detail tetapi langsung Saya ambil pelajaran yang Terkandung uh, di dalam kitab beliau Bismillahirrahmanirrahim departemen agama memberikan judul pada ayat 25 itu azab yang ditimpakan kepada kaum nuh perlu diketahui sebelum saya baca pada pelajaran-pelajaran terdahulu dikatakan bahwasanya umat yang pertama kali ingkar kepada Allah sampai menyembah berhala atau menyembah tuhan selain Allah itu adalah umatnya nabi nuh no umat-umat sebelum Nabi Nuh yang mereka ada yang ingkar kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, bahkan putranya Nabi Adam yang bernama Qabil itu maksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Membunuh saudaranya. Gara-gara rebutan wanita. Memang urusan katanya orang-orang tiga -orang ta itu ya. Harta, tahta dan wanita. Harta, tahta dan wanita, itu menyebabkan buta hati dan buta mata, kadang-kadang ya, rebutan harta bisa buta mata dan buta hati dan bisa membunuh orang sering kita mendengarkan di berita-berita televisi, hanya karena merebut harta, seseorang baik itu perampokan, atau bahkan yang lebih mengerikan, ada seorang anak yang membunuh ibunya, atau membunuh ayahnya gara-gara minta duit, dan dikasih marah-marah, kemudian ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, sekarang terjadi semacam demikian gara-gara harta yang kedua gara-gara tahta rebutan tahta ta. itu politikus-politikus kenegaranya -politikus, atau orang-orang yang mengajukan dirinya dari pemimpin-pemimpin lah -pemimpin. ini seringkali terjadi pertengkaran-pertengkaran gara-gara-gara pilkada ya itu bisa menjadikan pertengkaran tidak lagi rebutan kepemimpinan tapi justra justru maaf maaf Bisa terjadi saling bunuh dan naik sebagai Bahkan kalau sudah pilkada selesai, sering-sering pemimpinnya ini justru nakal, masyarakatnya dikadali, apa dikadali, ditipu. Karena itu mungkin lebih tepat dikatakan pilkadal, ya, lah, bukan ya? Bukan pilkada ya? Karena setelah terpilih banyak yang mengkadali rakyatnya, ya. Maka lebih tepat dikatakan pilkadal. Barangkali demikian ringkasnya ya. Itu tentang tahta. Yang ketiga adalah wanita. Seringkali orang berbuat wanita, naudzubillahin mindarik, maka terjadi saling bunuh. Kalau kita melihat di koran, di televisi, gampangnya maaf maaf ini ya memang kejadian semacam itu. Apalagi di Indonesia yang sudah semakin menakutkan ya, sampai kadang-kadang ada maaf maaf, istilahnya di dalam koran, cinta segitiga sampai saling membunuh, naudzubillahin mindarik, gara-gara apa? Wanita. Nah zaman itu di zaman Nabi Adam diturunkan oleh Allah SWT ke bumi. Kemudian beliau mempunyai putra dan putri. Hampir setiap kelahiran dari Ibu Hawa. Selalu terjadi kembar laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Ringkas cerita. Salah seorang dari putra Nabi Adam namanya Kobil. Itu mempunyai saudara kembar wanita yang cantik. Sedangkan adiknya namanya Habil Mempunyai saudara kembar yang biasa-biasa saja ya sedang-sedang saja katanya tidak terlalu cantik maka menurut syariat yang diturutkan kepada Nabi Adam Alaihissalam bahwa seseorang itu boleh menikah dengan adiknya atau saudaranya asalkan tidak menikahi saudara kembarnya yang diharamkan oleh Allah saat itu hanya diharamkan menikahi saudara kembarnya. Maka di situ Kobel digoda oleh setan mengatakanlah setan ini Hei Kobel, kok enak sekali adikmu mau mengambil saudara kembarmu Saudara kembarmu kan cantik Sedangkan saudara kembarnya Habel kan biasa-biasa saja Kalau kamu mengikuti syariat, maka kamu harus menikah dengan saudara kembar adikmu Dan adikmu si Habel boleh menikah dengan saudara kembarmu yang sangat cantik itu Kok enak sekali? Maka tergeraklah si Kabil untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah minta lilik. Pada akhirnya ringkas si Habil dibunuh oleh kakaknya. Itu maksiat yang terjadi di zaman sebelum Nabi Noh Alaihissalam. Demikian dan seterusnya ada maksiat-maksiatan. Tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Nah, tetapi masyarakat sudah mulai banyak sehingga Allah Subhanahu Wataala perlu mengutus atau mengangkat seorang nabi di zaman itu diangkatlah nabi Nuh pada kaumnya. nah di antara kaumnya nabi Nuh itu ada orang-orang baik, ada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah mengikuti orang-orang terdahulu. Ya, antara lain namanya ada wat, ada suwa, ada yahud, ada yahuk, ada nasr. itu nama-nama orang. Kemudian karena ini orang baik, ya, akhirnya dihormati lah oleh masyarakatnya. Begitu meninggal dunia orang-orang ini, yang orang-orang baik ini, orang-orang soleh ini, tiba-tiba diagung-agungkan oleh masyarakatnya sampai disembah, dipatungkan pada akhirnya menjadi patung yang disembah. Itulah pertama kali manusia itu menyembah patung alias Tuhan selain allah di zaman Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh ini sangat marah sekali karena belum pernah terjadi penyembahan terhadap selain Allah yang berupa patung-patung, yang patung itu mempunyai nama. Adalah siapa tadi? Ya'uk antara lain ya, Yahud, Ya'uk, Wan Suwa, adalah nama orang-orang yang baik sebelum mereka. Jelas ya? Nah, karena menurut Nabi Nuh bahwa sudah keterlaluan ini masyarakatnya ini sampai menyembah yang namanya patung berarti menuhankan selain Allah. Maka di sini Allah menurunkan azab yang sangat pedih pertama kali di dunia ini ya zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Maka judulnya azab yang ditimpahkan kepada kaum Nuh. Ya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma khuti atiim uhriku, faudhilunarom, fa lam yajdu lham min dunillahi al-soro. Artinya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka yang tadi saya terangkan itu, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Saya lanjutkan dulu terjemahnya Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka Selain dari Allah Alias kalau Allah mau menolongnya Tapi kenyataan Allah tidak mau menolong mereka Lantaran mereka ingkar Bahkan menyekutukan Allah, Allah. Di sini ada ayat Yang perlu saya terangkan adalah Allah. Uhriku fa'udhilunaron Uhriku fa'udhilunaron Arti ugriku ditenggelamkan alias Allah mengirim banjir. Allah mengirim banjir. Kemudian setelah mengirim banjir, orang-orang itu kecuali yang diselamatkan oleh Allah beberapa orang saja ya. Mayoritasnya meninggal dunia, mati semuanya. Kemudian faudhilun naron. Di sini terjemahannya, terjemahannya di dalam kitab ini adalah lalu dimasukkan ke neraka. Kalau menurut tafsir yang masyhur itu bukan dimasukkan ke neraka. Nar di sini adalah narul kubur. Api kuburan, siksa kubur. Karena fa'nya itu fa', kalau dalam bahasa Arab itu ada faedah langsung. Kalau misalnya wau ughriku wa uthilu. Ughriku ditenggelamkan waudhilu itu bisa nanti yang akan datang hari kiamat. tapi berupa menurut para ulama ini pakai fa faudhilu jadi begitu ugriku ditenggelamkan langsung dimasukkan ke api langsung dimasukkan ke api jadi kiamatnya masih belum begitu artinya begini menurut para ulama bahwasanya Orang yang di kuburan itu, di kuburan ini, ada kalanya disiksa dengan datangnya api. Ada kalanya disiksa dengan pukulan-pukulan segala macam. Eh, ini siksa yang sebenar-benarnya sifat siksa dalam kubur. Siapa yang disiksa? Apa badannya? Bukan badannya. Tapi bukan jismianya. Kalau jismianya badan yang ada daging dan tulang ini kalau sudah di kuburan... Ya hancur, sudah dikuburan hancur. Lah hakikatnya seorang itu apa? Ya jiwanya, jiwa yang ada di kuburan itulah yang diagap terus oleh Allah Subhanahu Wataala. Jelas ya. Jadi kalau badan, badan manusia jismiyahnya itu seminggu dikubur hancur sudah. Ya, sebulan. Apalagi setahun, dua tahun. Ya sudah habis artinya. Menurut hadis Nabi bahwasanya yang tertinggal pada jesen manusia ini. Kalau dikubur, kalau dikuburan adalah danap tulang ekor. Yang mana dengan tulang ekor itu besok-besok di akhirat. Manusia dibangkitkan oleh Allah SWT dari tulang ekor tersebut alias danap. Sedangkan kerangkanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Ya. Nah ini secara umum kecuali yang dijaga oleh Allah seperti para Nabi para Wali itu lain ya tapi yang kita bicarakan adalah masyarakat secara umum ya itu bisa dibuktikan demikian kalau bapak-bapak misalnya mendapati seekor kucing meninggal dunia ya atau mati ya seekor kucing mati coba di lah dapat satu bulan coba dibongkar habis kalaupun ada tinggal tulang belulang coba setahun lagi dibongkar akan habis demikian dan seterusnya. Nah di sini ingin saya terangkan bagaimana umatnya Nabi Nuh itu ugriku, ugriku itu ditenggelamkan dalam air, kok bisa terbakar? Nah ini yang perlu di dipertanyakan. Yaudah. Nah menurut para ulama sekalipun di antara umat Nabi Nuh itu setelah ugriku kemudian mereka misalnya dimakan oleh Hewan laut alias ikan yang besar seperti ikan paus, ikan hiu, dan sebagainya. Maka daging, maaf. Maka jisemnya manusia. Manusia yang dimakan hut atau dimakan ikan besar itu. Ikan besar itulah jadi kuburannya. Ya ikan besar itu jadi kuburannya. Kalaupun mereka kemudian tenggelam sampai ke dasar laut. Kemudian mereka hancur, ya dasar laut itulah kuburannya. Tapi kuburan di sini, kuburan bagi jesimnya. Kuburan bagi tubuhnya saja, bukan roh dan nyawanya. Loh, roh dan nyawanya inilah yang akan faudhilun dimasukkan ke ke dalam api. Yang api itu sifatnya menghukum mereka yang kafir. Bersifat ada di dalam kubur. Baik dalam kuburnya itu kuburan yang dasarnya tanah. Yang ada tenggelamnya itu. ya Atau andai kata dimakan oleh binatang laut. Atau ikan besar. Ya kuburannya ini ada di dalam ikan besar tersebut. Demikian menurut para ulama. Jadi tidak aneh. ya Jadi bukan berarti demikian. Loh, badannya kan basah. Kena air? Apa mungkin bisa terkena api? Ya kalau api-api dengan korek tidak mungkin. Tapi kalau apinya api itu api kuburan narul kabri ya sangat mungkin. Apa ada narul kabri? Ada narul kabri itu ada. Bahkan kadang-kadang ada riwayat-riwayat orang yang meninggal dunia dalam keadaan uh, angkara murka atau alimaksiat ya ada beberapa tempat-tempat tiba-tiba terkalah ditinggal oleh masyarakatnya setelah apa menguburkan itu, keluar air api itu sering terjadi di dunia itu betul-betul Allah menampakkan sesuatu yang bisa terlihat mata tapi yang jelas di sini maknawiannya keimanan kita di badan woy, perkara yang woy, itu wajib hukumnya, salah satunya adalah nekmatil kubri dan agabul kubri nekmatnya kuburan dan juga siksa kubu Salah satu siksa yang kuburan Adalah datangnya api Yang menyambar-nyambar orang di dalam Kuburan, tapi maklawianya Jelas ya? Nah, baik, saya lanjutkan <tuh> <tuh> Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong Bagi diri mereka Selain dari Allah, alias Jika Allah mau menolong mereka Tapi lantaran ...mereka ini ingkar pada Allah... ...maka Allah tidak berkenan untuk menolong mereka... ...alias mereka ini di dalam kuburan... ...disiksa dengan dibakar. Kalau sudah di dalam kuburan itu dibakar... ...disiksa... ...na'udzubillah min zalik itu... ...kemungkinan besar di akhirat akan masuk neraka. ...apalagi ini orang kafir. Ya, Kan itu kita... ...endahlah berupaya ...jangan sampai kita ini meninggal dunia kemudian kita disiksa di dalam kuburan kalau orang disiksa dalam kuburan ini ya na'udzubillah ya jurusannya ini sedikit arah-arah kenteraka ini ada tapi kalau orang itu beri kenikmatan kubur matinya dalam keadaan baik matinya dalam keadaan khusul khotimah, kemudian dalam kuburan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan diluaskan, dilapangkan di dalam kuburan maka ini pertanda orang tersebut besok di akhirat menjadi orang-orang ke ya jadi penduduk-penduduk surga. Demikianlah. Seseorang atau setiap manusia itu sejak lahir sampai dia meninggal dunia itu sudah tampak sebenarnya. Ini anak ini atau orang ini arahnya ke mana? Kalau orang ini hatinya ta'alluq, bermasa aja ta'alluq bil bidaris ta'alluq bil ibadah, maka orang tersebut jurusannya jurusan surga. Tapi kalau orang tersebut almuzni keterikatannya itu kepada hal-hal yang maksiat-maksiat dan maksiat maka jalan menuju ke sana kenraga atau azab kubri dulu siksa neraka kemudian baru siksa akhirat ini juga tampak hanya sedikit walaupun ada dan pasti ada hanya sedikit orang yang di dalam kehidupan sehari-hari itu beramal baik kemudian matinya mati suul khatimah ini terjadi tapi sedikit sebaliknya kalau ada orang yang memang ahli maksiat Ada orang ahli maksiat itu tiba-tiba Sebelum meninggal dunia dia Bertobat kepada Allah Menjadi orang-orang khusus -orang khutbah Ada demikian Tapi kejadiannya itu Warib hanya sedikit Jarang terjadi Umumnya Orang itu kalau kehidupan setiap harinya baik Maka matinya dalam keadaan baik Kalau setiap harinya tidak baik Maka matinya dalam keadaan tidak baik Saya lanjutkan Nabi Nuh berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang Di antara orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi Innaka intadarhum Yudhillu ibadaka Walayalidu Illa fajirun kafir Sesungguhnya jika engkau, wahai Tuhan, wahai Allah, engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ceritanya begini ceritanya. Itu di zaman Nabi Noah. Pertama Nabi Noah ini usianya panjang ya hampir 1000 tahunan. Orang-orang ya. zaman dahulu itu waktu panjang, panjang. Pada pelajaran terdahulu saya terangkan, saya membaca Nabi Sulaiman alaihi itu uh, usianya juga ya, sekitar 1000 tahunan kurang lebih gitu ya. Istri beliau berapa? 900 orang. Istri Nabi Sulaiman 900 orang. Kalau misalnya ini setiap hari harus ngintep di satu rumah istrinya. Itu membutuhkan 900 hari baru ketemu istri pertama. Itu berapa ini? 900 hari itu berapa tahun itu? 900 hari. Kalau satu tahunnya berapa hari? 360 ya. Ya kurang lebih 2 tahun setengah baru ketemu istri pertama. Zaman itu gak apa-apa. Ya memang syariatnya boleh. Kalau zaman kita gak boleh. Ya. Kan eh, Nabi eh, yang subur aja sudah haram kan istrinya delapan Ya. Enggak boleh karena syariatnya berbeda. Syariatnya Nabi siapa lagi? Syariatnya Nabi Adam itu boleh menikahkan seorang laki-laki dengan adik perempuannya, adik kandung perempuannya, bukan saudara kembar. Itu boleh. Ya. Tapi syariatnya Nabi Muhammad haram mutlakon menikahkan seorang laki-laki dengan adik kandungnya walaupun selisih usia jauh. Kakak laki-lakinya usia 30 tahun punya adik yang botot usia 18 tahun. Itu tetap haram menikah. Kan demi ya Itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di zaman Nabi Nuh itu subhanallah orang-orang kafir yang menyembah Tuhan-Tuhan alias Berhala-berhala patung-patung Dari gambarannya Yaub, Yahud, Wat, Wat, Ya itu kan yang disembah oleh mereka Si penyembah Si penyembah ini Sebut saja namanya John misalnya ya Si John ini penyembah Yaub Ya, Yaub itu jadikan Tuhannya. Saya sebutkan saja. John ini punya anak. Sebut saja demikian namanya. Siapa ya? John punya anak namanya Alex misalnya. John punya anak namanya Alex. Saya contohkan biar mudah ini. John ini penyembah Yaub. Penyembah berhala namanya Yaub. Di situ ada Nabi Nuh. Ini John ini setiap pagi atau setiap saat dan seringkali keadanya si John di zaman itu mengajak anaknya untuk menyembah Ya'uk. Setelah menyembah Ya'uk, datang ke tempatnya Nabi Nuh dan mengatakan kepada anaknya, Hai hey anakku, lihat orang ini alias Nuh ini, ini adalah manusia paling gustar, kazab. Jadi anaknya ini masih kecil masih kecil, sudah diajari, mengingkar kepada Nabi Nuh AS. Jelas ya? Nah nanti si Alek ini kalau sudah dewasa, dia juga kalau punya anak, sebut saja namanya, habis Alek sempat ya. Mikkel. Ya pakai Mikkel orang, orang barat semuanya nih ya. Si Alek ini punya anak namanya Mikkel, alias Mikkel ini cucunya John Kan demikian kan? Lu nanti si Alek ini setiap menyembah Tuhannya yang bernama Yakub, itu selalu mengajak anaknya yang bernama Mikkel. Setelah menyembah Dia datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan badannya, "Hei, anakku, kamu lihat orang ini yaitu Nabi Nuh dia adalah kadzab, jangan dipercaya sama sekali." Karena itu Nabi Noah sudah tahu persis bahwa anak-anak turunan dari kaumnya ini pasti kafir, karena sudah tradisi, bang. Ya? Nah, itu menyebabkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ada sebabnya, bukan berarti Nabi Noah tidak punya rahmat, tidak. Karena sudah keterlaluan, jadi maksiat aja-aja, kakek, bapak, cucu. Diajak barem-barem, lah. sihat sudah keterlaluan. Maka beliau berdoa atau mengadu kepada Allah Subhanahu Wataala, Wakola dan berkatalah Muhyiddin Nabi Nuh Alal Arbi min Kafirin Adayyaro. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kalaupun didakwai sudah percuma dia dengan anak cucunya, cicit cicitnya sudah diajari kafir. Ya, itu Nabi Noah dan Nabi Noah ini berdakwah ratusan tahun hanya mendapatkan segelintir manusia yang masuk Islam. Jadi sudah terlalu ini umatnya Nabi Noah ini dalam keingkaran karena itu. Hadir nostro doa saja itu. Innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kuffara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal alias hidup niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir persis seperti bapak dan nenek moyangnya. Itu maksudnya demikian. Nah, papa-papa tadi ribu dalam terser yang terdahulu, saya terangkan saya nukilkan 24 globalan. Itu kan zamannya Nabi Noah itu kan ribuan tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ribuan tahun. Anehnya berhala Ya'uq, berhala Awat, Yahud, Suwa, dan lain sebagainya itu dilestarikan sampai pada orang-orang Quraisy atau sekitarnya di zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau apa diutus oleh Allah semata. Itu ada, berhala-berhala itu ada dan disembah oleh masyarakat setempat. Kalau saya contohkan di Semarang alhamdulillah mak perusahaan Semarang tidak punya berhala. Tapi kalau kita jujur saya kan di Semarang Sari kan ada namanya buto cungkup gitu ya. Buto cungkup kan dilestarikan gitu. Lah ya. itu zaman kapan itu buta cungkup itu? Zaman sebelum Wali Songo masuk di Indonesia. Padahal Wali Songo ini setahu saya kurang lebih halnya Wali Songo walaupun saya katakan secara global, sekarang itu kurang lebih ya 500 hal uh, yang ke-500 sekian, berarti wafatnya uh, wali Songo gampangnya itu 500 tahun yang dahulu lah ini buto, buta apa namanya itu buto congkup kalau orang sehari ini buto bilangnya ini buto congkup adanya sebelum zaman 500 tahun terdahulu, tapi kenyataannya ada sampai sekarang Ya dah, ada sampai se sekarang Alhamdulillah tidak ada orang menyembah ya tidak ada orang menyembah yaitu kalau bangsa Indonesia mengatakan ini adalah tinggalan budaya nenek moyang dan segala macam ya yang penting tidak disembah paling tidak demikiannya. Tapi kaidah ini bisa diterapkan di dalam urusan zamannya Nabi Noah ada patung namanya Yahuk patung namanya Wat patung namanya Suwa dan lain sebagainya kemudian direstarikan-direstarikan sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam diutus atau sebelumnya itu ada makanya mu'jizatnya Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang ini kalau punya anak cucu akan tetap menyembah ya'uk, menyembah suwa menyembah wat, karena itu Nabi Nuh berdoa, ya Allah engkau hancurkan saja semuanya tanpa kecuali, tanpa tersisa sedikit pun. Bayangkan itu doanya Nabi Nuh demikian diterima oleh Allah tapi ada sisanya. Loh, sisanya itu lho menelurkan orang-orang yang masih menyembah tuhan-nya yang disembah Nabi Nuh ribuan tahun. Ya, karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menemui satu keluarga itu kafir Bukan sekedar kafir sudah kafirnya kafirnya yang sudah mepet sudah kalau bisa sejengkal dengan neraka itu kemungkinan besar ya kemungkinan besar nenek moyangnya juga demikian terus terus sampai dan kemungkinan juga ini turunnya Veron gara ya orang-orang kafir-kafir itu yang murtad-murtad itu ya mau dimulain ada kemungkinan demikian baik saya lanjutkan. Rabbi irhali wali walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'minaun walil mu'minina illa tabara Ya Tuhanku Ya Tuhanku ampunilah aku bapak ibuku orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang golim dan kafir itu. Selain kebinasaan. Pertama, Nabi Nuh AS berdoa untuk diri sendiri. Demi keselamatan akidahnya. Kemudian beliau berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan beliau berdoa kepada orang-orang yang beriman masuk ke rumah beliau alias juga ikut di dalam safinah. apa safinah? perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah itu tidak banyak bahkan tidak semua anaknya Nabi anak Nuh itu ikut ada satu anaknya Nabi Nuh yang bernama Kanan ya itu tidak ikut dan kafir bersama dengan orang-orang se tempat Kanaan ini ikut tenggelam ya, Kanan ikut tenggelam naudzubillahi min tadi. Jadi begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah antara anak dan bapak itu belum tentu. Kadang-kadang bapaknya bagus beriman anaknya nakal. Ya, terjadi juga demikian. Anaknya bagus ternyata bapaknya itu terjadi juga demikian. Tapi kebanyakan. Mayoritasnya kalau bapaknya bagus. Asalkan si bapak ini terus mengajari anak. Dan turunannya ini bagus-bagus. Maka dikatakan ini nasab yang baik. Orang-orang ya yang baik akhir -akhir itu juga akan menurun. Alias turun ke murung. Saya lanjutkan. Dan semua orang-orang. Yang beriman laki-laki dan perempuan Itu mujizatnya Nabi Nuh Alisalam, Bahwasanya beliau Berdoa untuk Orang-orang yang beriman Ikut di dalam safinah beliau Alias Perahu beliau itu, besok juga akan Menurunkan orang-orang baik Nah ini yang terus akan beriman-beriman Sampai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita ini Pasti adalah salah satu dari dua yang beriman kepada Nabi Nuh yang mereka itu ikut ke dalam safina alias perahunya Nabi Nuh gak nah, tahu kita ini turunan dari itu, dari kelompok yang selamat itu. ini yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihi salam Nabi Muhammad ini tentunya adalah keturunan dari Nabi Nuh dan Nabi Nuh itu adalah salah satu dari penunggang alias yang naik kecil eh, pada shipina perahu. Jadi, kita ini diselamatkan oleh doanya Nabi Nuh alaihi salam menjadi orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Ya, karena setiap nabi itu adalah satu keimanan antara yang nabi satu dengan nabi yang lain itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu adalah Tauhid dari para nabi Jadi keimanan nabi Adam Dengan keimanan nabi Muhammad Ini sama ya? Kalau derajatnya berbeda Tapi kalau keimanannya itu sama Ketauhidannya sama Akidahnya sama Syariatnya berbeda beda. Jadi kalau akidah Ini harus sama Mulai dari nabi Adam sampai nabi Muhammad Sama Allah itu Maha Esa Allah itu laisa kamithli syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun makhluk di dunia ini. Dan semua sifat-sifat Allah itu diyakini oleh semua para nabi, itu sama, seragam para nabi. Ini. Tapi syariatnya berbeda-beda. Apa syariatnya? Tata cara salat, tata cara zakat, tata cara haji, ya, tata cara sodako tata cara pernikahan, itu syariat namanya berbeda. Tauhid harus sama Kalau syariat boleh berbeda Nah bapak-bapak dan ibu-ibu Lebih mudah demikian Perbedaan pendapat Sebagaimana tadi awal saya terangkan tentang perbedaan pendapat Masalah rukyah hilal Itu urusan syariat boleh Tapi berbeda pendapat dalam Urusan akidah ketauhidan Tidak boleh Siapa orang yang berbeda pendapat dengan umat Islam Di dalam ketauhidannya Maka orang tersebut murtad. Misalnya ada buku-buku alias kitab yang diturunkan kepada para nabi antara lain Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berbeda pendapat tentang ini, misalnya demikian. Saya meyakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Saya juga meyakini Angel diturunkan kepada Nabi Isa Saya meyakini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Tapi saya tidak yakin kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud Menurut saya misalnya Menurut saya bahwasanya Zabur itu diturunkan kepada John misalnya, ya, Mr. John seperti tadi itu. Loh orang yang punya keyakinan demikian mortad karena tidak sama akidahnya dengan umat Islam. Tak boleh berbeda masalah akidah dan ketawahidan. Jelas ya? Tapi yang boleh berbeda masalah fikih yaitu syariat. Sebagaimana tadi saya terangkan di dalam awal-awal pengajian. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan malam hari ini kita menempatkan barokahnya dari pengajian tafsir ini Dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan Allahumma Amin Kita takbir dulu sebelum selesai Allahu Akbar Allahu Akbar Allah.